Bagaimana cara kita Membalas jasa-jasa Orang tua kita Mohon maaf Bukan membalas jasa Namun melakukan hal kecil Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar di atas Mari kita kembali kepada ayat tersebut Allah menyatakan Allah berfirman, "Inma yablughanna indaka kibra ahaduhuma aw kilahuhuma, fala taqul lahum uf, wala tanharhuma, wa qul lahum qawlan karima, wa ihdihima jannahatan min rahmah." Dan jika mereka menghabiskan masa tuanya bersama dirimu, Maka jangan mengatakan Uf, Jangan harding mereka Dan ucapkanlah Kalimat yang mulia Dan Turunkan Kepakan sayapmu Bertawaduklah Rendahkan dirimu Di hadapan mereka Tunjukkan bahwa Anda itu rendah dan ada sayang kepada dia atau mereka berdua dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimi mereka sebagaimana mereka mendidiku sejak kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena panjangnya hal-hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita hanya sampai jam jam berapa hari ini jam 10 gak sampai jam 10 jam 10 aja kayaknya gak cukup maka yang ingat saya tekankan kesimpulan dari hal-hal di atas di hadapan orang kuatila bertawaduklah di hadapan orang tua kita. Rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa laqad lahum rahman Allah turunkan kepakan sayap-Mu. Ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya rendahkan dirimu tanggalkan pangkat kita ketika kita berbicara dengan orang tua. Tanggalkan kekayaan kita, lupakan dulu sejenak bahwa kita punya uang jika kita berhadapan dengan mereka berdua. Lupakan sejenak bahwa kita CEO di sebuah perusahaan besar. Lupakan sejenak bahwa kita adalah pemimpin. Lupakan sejenak bahwa pengikut kita banyak. Lupakan sejenak bahwa kita adalah tokoh masyarakat yang didengar. Wa fitlakumaja na habzulli minarrahmat. Lupakan, lupakan, lupakan. Anda hanya seorang anak kecil di mata mereka berdua. Inna abbas, Rabbil alaih muah menyatakan hendaklah seorang anak Ketika berhadapan Di hadapan kedua orang tuanya abdil Seperti seorang Buddha Yang baru saja melakukan kesalahan Dia merasa rendah Dia tertunduk Dia tidak memusungkan dadanya Dia tidak suara tinggi Dia Buddha Dia tahu diri Wafat lama jannah dzul mina rahmah. Bersikaplah seperti anda bukan siapa-siapa di hadapan mereka berdua. Oleh karena itu coba lihat. Falakul <tuh> lamauf <tuh> jangan mengatakan uf <tuh> <tuh> <tuh> jangan hardik. Karena bahasa hardikan itu bahasa dari atas ke bawah, bukan bahasa bawah ke atas. Mohonkan kita berani meng kita. Nah, berani ya. Hadirin Amin. dirahmati oleh Allah Subhanahu Ini penting. Rendahkan diri kita. Atau kalau yang lebih tepat menurut versi bahasa Mesir, rendahkan hati kita di hadapan mereka. Kalau rendah diri itu artinya Minder ya. Ini rendah hati hadirin yang dirahmati Allah. Rendahkan hati kita di hadapan mereka. Ini penting. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa-bawa pangkat. Dan ini yang dilupakan oleh banyak anak, mentang-mentang sudah pintar bahasa asing ini. Sudah memiliki titel cita usahanya sukses. Mereka sombong di hadapan kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, lihat bagaimana para ulama kita. Mereka tidak membawa nama besar mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Mereka bertawa untuk Abu, Abu Hanifa. Itu punya Ibu yang unik Ibu yang unik Jadi ibunya ini Terkadang Kurang yakin sama anaknya Kalau ada masalah nanyanya Kepada orang lain Dalam sebuah riwayat Ibunya mengajak si anak, siapa nama anaknya? Abu Hanifah, kekajian Umar bin Dar. Kenapa mengajak anaknya ke Umar bin Dar? Hanya mau tanya beberapa masalah yang beliau tidak tahu. Allah Wahai, padahal anaknya ini imam di Irak. Ulama fikir sepakat gelar Abu Hanifah adalah imam ahli rayi, logika fikih Abu Hanifah itu terbaik sepanjang masa jika dibandingkan imam-imam yang lain logika fikihnya, permainan kiasnya itu gak ada yang lain dan kita tahu Imam Syafi'i adalah cucu muridnya, karena salah satu guru Imam uh, Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Hasan Syedbani dan Muhammad Hasan Syedbani adalah murid dari Abu Hanifah tapi ibunya tidak mau nanya sama beliau nah kita berangkat ke kajiannya Umar bin Dar saya biasa orang tua saya punya teman di dokter gigi ibunya tidak pernah mau diperiksa sama dia karena mungkin kan namanya orang tua yang ingetnya dulu-dulu anak saya dulu suka bolos manjat pagar benar bener sih dokter gigi kan dulu saya dipanggil sama guru BP-nya atau kan kadang-kadang orang tua sesukses apapun di mata beliau kita hanya seorang bayi mungilnya, gak lebih dari itu pokoknya itu anak saya makanya Siapa yang punya pengalaman kalau orang tuanya datang ke rumah itu langsung secara otomatis cari pakan kotor dicuciin sama beliau gitu loh. Jadi yang diingatnya tuh nyuci popok kita mungkin gitu. Itu sudah otomatis. Cerewet dalam masalah sarapan padahal kita anak usia 45 tahun ya Allah, ya, masih disuruh pemakan telur setengah mateng. Masih disuruh minum susu Ya orang tua Nah itu kira-kira ibunya Abu Hanifa Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Abu Hanifa enggak protes Diam Abu Yusuf Ini murid terbaiknya Abu Hanifa Mengatakan Ra'aitu Abu Hanifa Yakmil ummahu ala khimar Ila majlis Umar bin Dar Tarahiyata an yaruddha ala al-ummi amraha. Ah. Aku pernah melihat Abu Hanifah Menuntun ibunya Naik keledai ke majlisnya Umar bin Dhar Karena Abu Hanifah enggak mau ibunya tersinggung Kalau perintahnya itu ditolong Tawang aku Mau kemana? Min? Abu Umar minta Ayo kita berangkat Padahal kalau ditanya sama anaknya enggak sampai 5 menit dibahat jauh semua Kadang-kadang ada kasus lagi ibunya ini itu pernah bersumpah. Sebagaimana riwayat dari Hasan bin Ziyad, halafatum wa abu Hanifa biyaminin fahanaat. Ibunya Abu Hanifa pernah bersumpah. Lalu beliau melanggar sumpahnya. Jadi ibunya Abu Hanifa bersumpah dan sumpahnya itu. Dilanggar Apa yang terjadi hadirin Nabi Rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibunya bingung Oh gimana nih hukumnya nih Lalu nanya sama anaknya Eh umi ini Bersumpah Terus dilanggar Gimana solusinya? Ini dijawab sama Abu Hanifah. Abu Hanifah membawakan surat al-Maidah ayat 89. Fakfaratuhu itaamu asharatimasaki min aul satimasut imuna akhliku atau kiswatuho atau tahhir roqobah. Faman lam yadi fasiyah muthalatha tiayam. Zalik kafaratu ailmakum idha halaftu. Jadi mi kalau misalnya kita nyumpah terus terlanggar, maka kafaratnya memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Kita biasa makan kebuli, kebuli gitu loh. Kita biasa makan uh, udang goreng saus eh, udang saus padang, saus padang gitu. Loh. Kita biasa makan ayam kaliwang, ayam kaliwang gitu. Jadi jangan dikasih tempe oreng, nggak boleh. Kan biasanya yang sekali kali uang. Atau memberikan pakaian kepada sepuluh fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak ada uang, kalau nggak punya, kalau nggak bisa baru berpuasa tiga, tiga hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, simple. Karena pertanyaannya mudah. Jangan jangankan Abu Hanifah tanya santri atau orang yang baru kuliah di fakultas syariah Insyaallah bisa jawab Al-Ma'idah 89 selesai eh ibunya gak puas falam tardo e, bener gak sih ibu gak percaya sama kamu bener nina e, iya benar, Al-Ma'idah 89 gak percaya ibunya lalu ibunya mengatakan la arda illa rima yakul zur'al qas belum percaya kecuali kalau sampai kita bertanya kepada zur'atul qas seorang ulama zur'atul ah qas nah, kita berangkat ke sana ya Allah. ini pertanyaan simpel kalau nanya mahasiswa fakultas syariah mungkin semester 5 semester 6, insya Allah bisa jawab dengan gampang bisa jawab sambil merem Ya, iya enggak ada hubungannya sama ustaz kan gitu ya. Pantesan aja bisa jauh sambil perang. Ini Abu Hanifah ditanya, enggak percaya ibunya. Saya enggak yakin sama kamu nak sampai kita tanya ke Zur'a ah Al-Qas. Itu Abu Hanifah enggak bantah sama sekali. Enggak bilang, "Ya, Mama, kok enggak percaya sih sama aku Ini loyalnya banget. Enggak. Mau kemana mana, Ma? Zur'a ah Al-Qas. Ayo kita berangkat. Berangkatlah. Sang anak dengan ibunya yang unik ini ke Zur'a al-Qas. Faqala Zur'a mukhatiban Ummu Abi Hanifah, begitu bertemu dengan oh, Zura al Qas. Ibunya langsung bertanya dengan pertanyaan yang persis dia tanyakan kepada anaknya. Wa al Qas, saya ini bersumpah lalu melanggar, terus gimana nih kira-kira? Itu Zura Al qas bingungnya setengah mati Kenapa nanya saya dalam matinya? Ini sampainya Abu Hanifah. Tak salah. Lalu Zura Al qas berkata kepada ibunya Abu Hanifah, Ufti kiwa ma'akifaki hulkuwa. Saya ditanya dan saya harus dias. Saya ditanya, lalu saya harus berfatwa. Sedangkan di samping kamu, wahai ibu adalah orang paling pintar di Kufah. apa kata Abu Hanifah aktiha bukada wa kada kalau bahasa kita udah jawab aja gini, jawab aja Dan jawab gini aja fa'aftaha persis seperti bocorannya Abu Hanifah lalu ibunya Abu Hanifah puas ah ini masya Allah betul biasa. itu Abu Hanifah biasa aja dan Abu Hanifa no komen. Benar kan mah kalau aku bilang? Nama sih enggak pergi sama aku. Enggak pinang begitu. Alhamdulillah ibuku puas. Pokoknya apa kata ibulah. Ya Allah, padahal dapat bocoran dari Syerma. Abu Hanifa. Ah, no, no. Ini luar biasa. Lihat Abu Hanifa benar-benar berparang sebagai orang enggak ngerti apa-apa. Beliau tanggalkan keimaman beliau lu enggak mengatakan "Ma, anakmu ini, ini imamnya orang Irak, Ma. Tanya deh sama tetangga kita, Ma, siapa yang paling pintar di Irak, pasti anakmu ini yang dibilangin." Mama mau ketemu siapa? Umar bin Dar, bukan Umar bin Dar. Mau nanya siapa? Zur al-Qas, kita ke Zur al-Qas. Masih pada deh. Wa khaf lahum ma Itu baru ulama. Ya Allah, orang nomor satu di Iraq Kita belum jadi orang paling kaya di Bali aja Ya Allah, gayanya kadang-kadang Pertantang-pertantang sama orang tua Kayanya Ya Allah Ngeremehin banget Sama orang tua kita Baru punya gadget aja ya Allah Subhanallah Mama gaptek nih, ya Allah mamanya dibilang gaptek. dia juga paling cuma Bisa wa sama BBM aja kadang-kadang ni kalau -kadang kita ngeramein orang tua kita, nggak boleh wafit laku majen alhamdulillah. Itu, pok udah walaupun anda paling pintu anda kurang-kurang nggak ngeri aja depan orang tua ni. Oh gitu ya, masya Allah, luar biasa. Jadi ini wafit laku majen Dan Abu Hanifa hadirin itu suka nyalonin ibunya. Bukan artinya suka ngeramasin ibunya, bukan nyalon jadi pilkada bukan, tapi salon maksud saya. Jadi suka ngeramasin rambut ibunya gitu loh. Terus kalau misalnya ibunya mau mencat ubannya itu Abu Hanifah yang cat, gitu. Abu Hanifah, nggak sih? Emangnya Abu Hanifah nggak punya murid? Banyak muridnya. Yang akhwat juga banyak. Orang ustadz yang sekarang muridnya dari ibu-ibu banyak, ribuan mungkin, ini Abu Hanifah, orang nomor satu di Tufah, muridnya banyak, tapi untuk masalah ibu, beliau yang langsung turun tangan makanya tadi ketika ibunya minta dianterin ke Umar bin Dhar dan Surah Al-Qas itu beliau yang nguntun keledai ibunya tuh beliau bukan nyuruh, ma nanti mama pergi aja sama asisten saya, enggak ya. eh Abu Yusuf tolong anterin mama nih enggak, beliau yang berangkat Abu Murera, ketika ibunya sudah buta, itu kalau ibunya mau pipis, itu yang gendong tuh beliau nganyurus usta, enggak, beliau jadi ini penting kita yang handle sendiri kita yang turun kalau orang tahu kita udah gak bisa, kita yang ceboking wafidlah <tuh> humajanakadzullim <-tuh> Kalau ibu kita atau ayah kita minta Kita nganterin, kita nganter Supir suruh istirahat Pas supir tidur siang Loh, bapak mau kemana mau nganterin ibu nih? Gitu. Kita nyupirin Bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita Kan Rendahkan diri anda Jangan tunjukkan anda punya semuanya di hadapan ibu anda Jadi kita, kita yang dorong Nganter, nganter ibu ke rumah sakit Cek kontrol jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita, kita yang dorong kita umrah bareng orang tua kita, kita yang dorong jangan panggil mau pauwif kita yang dorong ketika misalnya mau naik pesawat kan biasanya disediakan oleh pramugari bilang, mbak saya mau dorong mbak duduk manis aja ini ibu saya kita jangan kita asik-asik, menteng-menteng ibu kita didorong sama pramugarinya kan anaknya kita jangan tunjukkan kita bisa bayar orang, walaupun kita mampu walaupun kita mampu membayar 10 suster, 15 suster 50 supir kita yang bawa itu para ulama ulama gak mewakili ke asistennya mewakili ke murid-muridnya padahal mereka punya murid yang bayar ribuan tapi dihadapan orang tua, saya melayani. Saya yang bawa mobil. Ibu, ayah, tidur aja. Gitu. Kalau perlu tidur di belakang, kita depan. Itu kayak sopir beneran. Walaupun kita punya sopir-sopir, suruh istirahat aja. Kita. Orang tua datang, kita yang buatin teh. Kita yang buatin kopi. Kita atau istri kita. Udah, mbak, kalau masih orang tua, kita yang tangani. Mbak, santai aja di dapur. Walaupun pembantu kita 15-20 Kan ingat kata Yunus Abbas Kalau abdil mudnid Jadilah seperti budak. Jadi kita kerja Kita yang kerja Ini yang perlu kita cabukan Bukan kasih yang lain, kita Walaupun kita bisa bayar orang Jangan tunjukkan bahwa anakmu kaya ma. jangan katakan demikian Ini yang perlu kita cancang. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir ungkapkanlah dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa menyatakan fala taqul lahum uff. Janganlah kalian mengatakan "uff". Apa arti uff? Saya rasa bukan ahya, karena dalam hadis yang di riwayatkan Alim Da'ila ni, Nabi Sosal mengatakan, <tuk> "Lau Alim Allah an Sawajal Shay'an min al Uqki <menitutupi> Adna min Uffin lah Haramuh lah Haramuh. Kalau Allah kalau Allah mengetahui dan Allah maha mengetahui tentu saja. Artinya kalau ada kata penolakan yang lebih lembut yang lebih halus Dari uf Maka Allah akan gunakan kata tersebut Dalam al Isra ayat 23 24 tersebut Tapi karena tidak ada lagi Kata yang lebih lembut dan lebih halus Dari uf, maka kata uf Yang digunakan Dan saya rasa Ah itu bukan yang paling halus Atau paling lembut Ada lagi Ah itu itu kan lebih lembut dari A. Nah itu nggak boleh haram dosa besar. Nggak boleh. Nah itu dosa besar. Itu, itu nggak boleh, nggak boleh haram hukumnya oh, Luar biasa. Antum tahu tafsir Imam Mujahid tentang masalah ini? Mari kita simak ucapan Imam Mujahid. Jika raih ta minhuma fi hal syeikh al wal baula al lahi minka fi sizari, فلا غرتما و تقول اف. Jika anda melihat urin mereka atau pup mereka, ketika mereka sedang sudah tua. Mereka sudah menulang Mereka sudah berbaring Mereka pakai pampers Lalu kita buka pampersnya Lalu kita lihat kotoran mereka Kotoran yang mereka lihat Dari bubur kita pada saat kita masih balita Maka jangan komentar Dan jangan ucapkan uh, oh. Kalau tidak dosa besar, besar Jadi kita ganti Kita yang ganti pampers ayah kita nih Sebau apapun kotoran tersebut Jangan sekali-kali Buat ekspresi tidak nyaman Kita buat ekspresi tidak nyaman Dosa besar Kita tutup hidung dosa besar Kita pakai masker, dosa besar Kecuali kalau masker berkaitan dengan penyakit ya Tapi kalau masker karena gak tahan, dosa besar Saya ingin bertanya, ada tidak orang tua Yang mengganti popok anaknya Pakai masker, gak ada Ada orang tua Ketika mengganti pempers anaknya itu tutup hidup? Enggak ada. <tuh> ada tidak ibu yang menceboki anaknya ketika pup, dia tutup hidup? Tidak. Maka jangan ada lakukan ketika menjahi. Kalau kita bersihkan kita begini-gini. Dosa besar. Dosa besar. Nah, boleh. Pasang fan, pasang fan ah, ah, ah. Alhamdulillah Dosa-dosa oh, No comment Selembut apapun Ketidaknyaman yang enggak boleh kita ungkapkan Sebagaimana mereka tidak pernah mengungkapkan Itu seorang ibu Ketika anak kecilnya Puh, itu senangnya minta Ampun Karena itu menunjukkan pencernaannya Lancar lalu Anda tunda tunggu susternya, susternya belum datang nanti jam 10 baru datang. Oh, luar biasa. Pas, amun haram. Makanya, ingat kata Imam Ibnu Qalabuddin Mudhnif, seperti Bunda, udah, kerjain. Jangan komentar. Walaupun Anda adalah owner dari sebuah perusahaan yang memiliki puluhan cabang di Indonesia Ganti pampers saya anda Jangan suruh orang lain Anda yang ganti Dan jangan komentar Walaupun selama ini Parfum anda 2 juta, 3 juta Ketika mencium itu, jangan komentar Anda mengatakan Uff, dosa besar hmm, Ya Ya Di mana posisi kita dengan surat Al-Isra Ayat 23 dan 24 tersebut Ini yang harus kita jawab Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Khususnya bagi diri saya pribadi dan antara semua dan Semoga kita bisa memperbaiki diri Untuk mengerjakan hal kecil tersebut Karena kita tidak mungkin Membalas jasa Jasa orang tua Kita kita buka sesi tanya jawab. kalau saya ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya ada kesalahan saya berikan kesempatan wa sallallahu wa Muhammad wa ala alihi wa salli'i wa salli'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Mau nanya Hal tentang kesalahan kita Kepada orang tua Yang selama ini saya juga merasa Banyak dosa kepada orang tua Yang Hanya yang akhirnya oh, Banyak hati Ya mencelah gitu. Tapi saya saat ini tidak punya kesempatan untuk obat kepada orang tua karena orang tua sudah almarhum. Terus apa yang harus kita lakukan? Iya terima kasih Joseph Walker atas pertanyaannya, pertanyaan yang bermanfaat untuk kita semua. Karena pertanyaan ini saya rasa dialami oleh banyak orang dan mungkin kita yang berada di mesjid ini. Kita pernah suara tinggi kita pernah mungkin melawan orang tua kita padahal uf saja dosa besar apalagi nantang apalagi mentang enggak tahu binaminkan enggak tahu kita dosa kita seperti apa Hadirin yang dirahmati oleh Allah perlu kita camkan bahwa materi ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih memiliki orang tua namun untuk kita semua walaupun orang tua kita sudah tiada kita harus belajar bab birul waliday agar apa? agar kita bisa mengevaluasi kinerja kita pada saat mereka hidup waktu itu karena kalau kita tidak tahu ilmunya kita tidak pernah merasa bersalah kita berpikir sudah menjadi anak yang paling berbakti, tapi coba kita dengar riwayat Ibu Umar tadi Korasan Mekah 2,300 kilo gendong ibu habis kita sudah. Nah, ada sudah Siapa yang bisa begitu? Nah, itu kan penting. Kadang-kadang ini kita egois. Kayak orang paling berbakti di dunia, anda belum melakukan apa-apa. Dan itu saja di komentar Imam Umar. La walabi talqatin wahidah. Lo dan tidak akan. Karena kalau kita tidak belajar sekali lagi kita merasa baik-baik saja. Dengan kita belajar, kita jadi tahu kesalahan kita sehingga sebelum kita meninggal dunia kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan salah satu melaiul janna qul aqqa tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau uf saja dikategorikan kedurhakaan, apalagi yang lain. Hadirin yang dihormati oleh ya Allah. Poin yang kedua, dan ini kabar gembira buat kita semua, tidak ada kata terlambat malam yurghir selama nyawa belum ada ditenggorokan. Tapi orang tua kita sudah meninggal, walaupun sudah meninggal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi gimana minta maafnya? Bukankah syarat taubat kata Imam Nawawi harus minta maaf kalau berkaitan dengan hak orang? Kan begitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Betul. Tetapi ada pengecualian. Kalau Allah benar-benar melihat keikhlasan dan ketulusan kita dalam bertaubat, maka Allah akan Bantu kita pada hari kiamat, walaupun kita belum pernah minta maaf kepada yang kita tolimi dan juga orang tua kita. Dalilnya apa? Hadis Muslim tentang kisah pembunuh seratus nyawa. Saya ingin tanya, dosanya apa? Pembunuh seratus nyawa. Pertanyaan kedua saya, sudah sempat minta maaf atau belum nih orang? Belum. Tapi endingnya, akhirnya masuk surga neraka, surga. Kenapa? Karena dia benar-benar bertobat-tobatan nasuhan, kita harus habis-habisan dalam taubat dan bukan hanya taubat parsial ini saja. Kita harus menjadi anak yang saleh, benar-benar hijrah. Lihat pembunuh pembunuh seratus nyawa ini, dia bukan hanya bertobat dari pembunuhan, tapi dia hijrah dari negerinya ke negeri baru yang berisi orang-orang saleh. Jadi benar-benar dia buka lembaran baru, dia tutup buku. Makanya ya Allah terima. Nah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah benar-benar taubat taubatan nasuhah Evaluasi seluruhnya Tobat dari segala dosa Baik durhaka maupun seluruhnya Dan pelajari pelajarilah ilmu agama Dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Jadilah orang yang soleh Jadilah orang yang taat Jaga sholat lima waktu, Jaga hal-hal yang wajib Jadi suami yang bertanggung jawab Jadi seorang saudara yang tahu silaturahim Jadilah hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Jadilah umat Nabi yang mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu cara taubatnya yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan berbakti itu masih terbuka lebar. Dengan cara apa? Dengan cara lagi-lagi menjadi anak yang soleh secara umum dan doa secara khusus karena kita tahu bersama setiap ibadah dan amal sholai yang dikerjakan seorang anak secara otomatis masuk ke rekening pahala orang tua alwaladu min kasbil walidi awqamakal nabi s.a.w. bersabda seseorang itu hasil usaha orang tuanya dan Allah berfirman: Alaih salim sani ilah masaa. Dan sesorang itu tidak mendapatkan sesuatu, eh, eh, tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan Nabi mengatakan tadi anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Maka setiap anak solat subuh, maka orang tua langsung dapat pahala salat subuh. Setiap anak solat duhur, orang tua langsung dapat pahala salat duhur. Setiap kita salat asar, orang tua dapat pahala salat asar. Secara otomatis. Oleh karena itu, banyak para ulama mengatakan penyebutan doa. Dalam hadis Bukhari, وَنَدِمْ صَالِحْ يَدَوُلَىٰ Anak yang soleh, yang mendoakan dirinya. Penyebutan doa itu bukan penkhususan hanya doa yang nyampe. Tapi ini sampel, ini contoh. Karena doa adalah ibadah terbaik. أَدْ دُعَوْهُ ibadah Doa adalah inti dari ibadah, kata Nabi SAW. Karena itu sekarang saatnya untuk menjadi anak yang saleh, untuk menjadi anak yang taat kepada Allah karena setiap amal ibadah kita akan menolong orang tua kita di alam barzakh nanti, bahkan hadirin. Inilah momentumnya. Kalau pada saat mereka hidup kita nggak perhatian sama mereka. Kita gak pernah kirim makanan Sama mereka Insya Allah mereka masih bisa makan Kan gitu ya Pasti Karena seseorang Tidak akan Atau akan mendapatkan jatah riski Sampai meninggal Jadi kalau kita gak kasih makanan Kita gak kasih uang belanjaan Insya Allah beliau masih bisa makan Dari saudara-saudara kita yang perhatian Dari tetangga Dari warisan kakek nenek kita atau punya sawah sendiri, tapi malah hari ini saat mereka sudah terkubur di alam barzah tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi ruku', tidak ada lagi puasa Ramadan tidak ada lagi puasa senin kamis atau ayam mobil, mereka benar-benar mengandalkan anak-anaknya, mereka benar-benar mengandalkan oh. anak-anaknya. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti karena orang tua kita menunggu pahala pahala kita mereka sekarang tidak perlu makanan mereka tidak perlu uang yang mereka butuhkan adalah transferan pahala demi pahala kita jadi membantu orang tua ketika mereka meninggal dan menjadi anak yang sore setelah mereka meninggal itu lebih urgent lebih mendesak lebih genting daripada sebelumnya maka ini yang harus kita ucapkan sama-sama Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ya. Pertanyaan terakhir ya, si ini yang segini. Orang tua saya sudah meninggal. Saya kini hanya mempunyai mertua. Ibu dan ayah. Jadi orang tua ibu dan ayah ya. Bapak mertua, ibu mertua Pertanyaan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Dan bagaimana cara berbakti kepada mertua Apakah ada batasannya Ya terima kasih Khairan. Kalau orang tua kita sudah meninggal Sudah kita jelaskan Hadirin yang dirahmati ya Allah Mertua itu bukan orang tua kita Walaupun kita panggil ayah dan ibu Kan ayah dan ibu juga Nah inilah rancunya bahasa Indonesia Hamd kita bisa manggil ayah ibu ke banyak orang kita bisa manggil tante ke banyak orang semuanya tante tante, tante, tante, tante, tante. semua om-om om-om-om-om ya. so, semua bibi misalnya tapi bahasa Arab tidak demikian orang tua itu walid birrul walidey arti walid adalah orang yang melahirkan kita nah, itu kan tegas tuh orang yang melahirkan, mertua melahirkan kita tidak, tidak, berarti tidak masuk ke bab birul walide tapi yang perlu kita camkan ini menarik dalam islam tidak ada istilah mantan mertua kenapa demikian maksudnya apa sih, maksudnya Hubungan menantu dan mertua itu selama lamanya sampai meninggal dunia. Dalam Islam ada istilah mantan suami, mantan istri. Begitu terjadi perceraian selesai, kita nggak boleh lagi berdua-duaan dengan mantan suami atau mantan istri kita. Dia orang lain. Tapi mertua tidak. Dia, dia makhluk kita selama lamanya. Dia makhluk kita selama lamanya. Hubungannya orang, ini yang perlu kita catat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin yang pertama. Maka kita punya hubungan spesial dengan mereka. Yang kedua, berbakti kepada mertua itu adalah sarana atau bagian dari berbakti kepada suami kita. Atau, kalau kita adalah seorang suami, itu adalah bagian berbuat baik kepada istri kita. Khairukum, khairukum li ahli, wala khairukum li ahli. Hadis terimilih. Sebaik bagi kalian yang paling baik dengan istri. Dan aku orang yang paling baik dengan istri. Lihat bagaimana Nabi besar nabi Muhammad SAW memuliakan mereka beliau Abu Bakar Asiddiq radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi ini bagian. Kalau misalnya kita posisi sebagai seorang istri, oh ini bagian dari taat kepada suami. Dan suami kita surga kita atau neraka kita hari ini. Dan kalau kita sebagai suami, ini adalah bagian dari bukti kebaikan kita sebagai seorang. Laki-laki yang sudah beristri. Khayyulukum khayyulukum li-ahli wa ana khayyulukum li-ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan apa adalah orang yang paling baik dengan istri dan salah satu cara kita berbuat baik dengan istri kita baik dengan orang tua istri kita. Sana sahaja cukup sampai di sini. Terima kasih jazawallahu khairan atas atensi dan perhatian dan saya ucapkan uh, beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dari Baru Mengaji dan juga DKM Masjid Al muhajirin yang telah bekerja sama bersinergi sehingga kajian pada malam hari ini bisa terlaksana semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan pasti ada yang kurang atau kesalahan yang meluncur dari desain saya. Seingatkan buang saja apa yang saya katakan dan ikuti nasunah Nabi saw. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idah kalap awal di kalab Rasul, fatir buli pun di Apabila ucapanku bertentangan dengan sunah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali berbeli mengatakan demikian, apalagi orang kecil yang sedang berbicara di hadapan zaman sekalian ini saja boleh disampaikan. Subhanallahaladzim Hamdi kashfullah Ina hidanta ashtafirku tuilai salamualaikum.